Artis yang satu ini asli kelahiran kota Soto Lamongan. Jurakan Soto Lamongan, co! Sudah cantik suaranya cakep lagi. Bareng bersama MJ Intertime juga ada Anco Project. Ada mic pro syuting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Tiara Amora. Yuh, pala. luar biasa Materes Aduh, kenapa Mas? <laughs> Oke, jarocapin selamat malam. Assalamualaikum.